Saya belum tahu apa-apa mengenai Anda, saya tamu disini, sudah makan tapi belum berjasa apa-apa. Sudah dikasih makan kenyang sekali tadi ada sop iga, sate. Di antara Anda ada enggak yang sering melakukan itu? Misalnya pujian dulu, ibu-ibu masih ingat pujian apa? Kalau di majid-majid, s -majid, s di musola-musola. マシャオロイ e ーロー、サヤンイラーメカドロス、ムタカンラリスキーメカヤーロー、ロコンカ m e ワーカーメ a ヤーロ a ジャーキー。 バハブリタウン。 イドンかいファキマリ。 アタカ。 「あなたはあなたのため a 山山山の山の山の山の山の山 besar sedangkan dosa mereka hanya seperti b e r c a チ b e r c a ス pasir di bumi yang tidak ada artinya dibanding ampunanMu yang luar biasa. Amin ya r ゥ b b a l alamin. Bu ini kan lagu cuman gitu dok. gitu トゥ k gitu ゥト k cuman dua cuman dua Tapi tidak pernah tidak enak. Betul enggak? Selalu enak. Abadi. Sudah berapa abad itu? Coba lagunya, no, no,、eh, lagunya Noah. Coba satu. Ada yang a p a Apa? Ke m a n a Jadi bu hidup ini bu. Siapa yang sejati ada? Ngeti sejati. Yang benar-benar ada itu Siapa? Chill shelf アロシーラー。アロシーラー。Allah Allah <Allah> なんで Mati itu selesai apa cuma n satu, satu semester?、Eh? Satu rekaat, setelah itu ada rekaat berikutnya, sampai akhirnya kita l u l u s jadi sarjana kehidupan, kita menyatu kembali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar n gak bu? Kopinya sudah datang. Itu membuatku sukar berpikir lagi ini. Gara-gara sudah ada kopi. Enak yang di sini bisa merokok, kalau aku di sini ngerokok nggak enak. Gak enak artinya pekewal sama anda semua. Tapi daripada kita cemburu-cemburan, mending sama-sama ngerokok aja n Guyon-guyon, oke. Bismillah.、Uh, jadi lagu itu kalau bisa cari yang abadi bu. Nggak hanya solawat loh, yang abadi misalnya solatulloh salam. Begitu dok dari dulu sampai sekarang tetap enak kan? Tetap enak. Sekarang misalnya lagu Ibu lahir tahun berapa Ibu? Ibu Berapa Ibu? 55 Tahu t a t i Kadi Ibu? Ingat n gak? g Ada t a t i Kadi dulu e r n i Johan, Lili Suriani Benyamin S Alfian Rahmat Kartolo Daddy d a m h u t i Ingat n gak g b u Kalau Lili Suriani lagunya apa b u Ingat n g gak? パテンナフィアマセムタディアマセキンダシプリゴジャマソサヤ、アタラクラクヤンアパティ、チョンダンアキリデアタラクパパタラクマイミサキリンタいスティアダパダマクロヤクバリアワー サンパイダータン Yang suaranya bagus macem a s Jadi aktivitasnya hati terus pikiran, hati pikiran, fisik gitu ya. Jadi kalau anda capek hatinya kerja pikiran, kalau capek pikirannya kerja fisik, kalau capek fisik kerja hati. Kalau anda muter gitu nanti t d a k capek-capek, gitu ya. Sebentar saya tanya, ibu-ibu yang tadi nyanyi. Dangdut itu haram kalau dipentaskan di depan masjid pas sholat maghrib. <Syukur> Tul ya. <Syukur> kalau ada dangdut penyanyinya goyang goyang aurot, yang haram goyang aurotnya dangdutnya nggak haram, jelas ya. Jadi jelas hukumnya menurut majelis ulama dharma bangsa dangdut itu bid'ah besar kalau dipentaskan, dinyanyikan di depan masjid pas sholat maghrib, isya atau apalagi pas jumatan eh, lah ya jadi segala sesuatu itu salah kalau dia tidak tepat tempatnya dan waktunya gitu Sorat maghrib itu haram kalau dilaksanakan di tengah malam. Jelas. Jadi jangan bilang maghrib itu wajib. Iya wajib kan pas maghrib. Tapi kalau kamu laksanakan jam 12 yang ah mau maghriban dulu gitu kan ya. Haram kan itu. Jadi segala sesuatu itu pada tempatnya. Seluruh hukum Allah itu memperhatikan ruang dan waktunya. p e d o m a n pertama ya. Jadi m i s a l n y a Celana. Itu baik ketika dipakai di kaki Tapi kalau celana di kalungkan disini Orang gila namanya Jarit itu bagus bu Tapi kalau sininya n gak g pakai jarit Malah sininya yang dipakai jarit Sininya n gak Pusing para laki-laki di sepanjang jalan ah, ah, Jadi Apa sih bid'ah itu Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Di ruang mana, di waktu mana itu pertanyaannya. Tapi kita ngomong yang tidak diperintah Rasulullah, tidak dianjurkan, dan tidak dilakukan. Contohnya, contohnya, kalau sholat lima waktu diperintahkan toh, dilakukan toh?、Okay. Tapi kalau sholat pakai mikrofon, d i p e r i n t a h k a n n g g a k b i t a Oke. Mulai besok seluruh masjid sound systemnya dijual. Sholat pakai kipas angin. Rasulullah pakai kipas angin enggak? Berarti b i t a、ah、n g g a k b i t a、ah. Mulai besok kipas angin di masjid-masjid dijual. パラキ、oh、ー、やど、あしれ、レストラン、ピーサー、トゥーサー、ヤング、パケレストラン、ナピアタンパケ、ナピブラヘン、ナピムサナピムハマッ、イさん、ヤング、パケレストラン、ジャジモーライペソー、ペアン、ポパー、ピッアゴ、やだ。 ピ a アーモブルピッアーエナカチアガタ a ピ a ピキタヤナピアジャ A. ガポケ p ブルエンディバケモブルピッアーアパラキーカオスピッアーカチャマ r ピッアーボトンランブルキサロンピッアーコプロ b i ア A. Baju Cina b i t a、ah. Jadi mulai besok telanjang semua Karena semua yang kamu pakai Dan yang kamu lakukan itu b i t a、ah、semua Kalau diturutin Bener n gak g n i h aku ngomong Jadi sebenarnya b i t a、ah、itu apa Saya akan ulur-ulur Supaya anda bingung dan marah b i t a、ah、itu pertama-tama adalah baik Misalnya Padi Kalau didiemin aja n gak diapa-apain Bisa n gak g dimakan Maka diperlukan bid'ah Yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Yaitu menumbuk padi menjadi Beras Memasak beras menjadi Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Jadi bid'ah penting d a k Penting Ayo Bid'ah bermanfaat Ayo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 パパイプリングピッターカロイトゥリスポットピッターカロメマイトゥターコチュガンダグプラタンコアイオタタウィスアグタブランスカランピタコチャティアパカバーパパイプンディスポットピッターテラシカラスワトゥヤンティータィラクガンドスウルー ティタティアンジュルカンドスューローティタティプ Bid'ah namanya. Bahkan bisa s y i r i k bisa kafir. Misalnya sholat pakai gerakan silat c i m a n d e a l l a h w Akbar. Allahuiman <tuh> <tuh> hamidah. <tuh> itu bid'ah. Jadi kalau sholat dirubah, bid'ah. Naik haji, tidak ke Mekah. Atau naik haji, Uh, bikin kak bah sendiri, bid'ah. Puasa karena tahun ajaran barunya pas hari raya, puasanya diajukan sebulan, boleh nggak? Jadi pokoknya bid'ah itu hanya menyangkut ibadah mahdoh. Perdomannya, tolong d i i n g a t i n g a t ibadah perdoman logikanya begini. Apa saja jangan kamu lakukan kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jangan n g a p a n g a p a i n Kalau diperintah baru lakukan. Jadi kalau Allah n g g a k suruh sholat, jangan sholat. Kalau Allah n g g a k suruh syadat, jangan syadat. Kalau Allah n g g a k suruh puasa, jangan puasa. Itu namanya ibadah mahduh. Apa saja tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Selebihnya. Kalau saya sebut prosentase ayatnya, ibadah m a h a d h o itu ayatnya sekitar tiga setengah persen di dalam Al-Qur'an. Sisanya berapa? 96-nya persen mayoritas dari isi hidup ini namanya ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu pedoman-nya bukan apa saja enggak boleh kecuali yang diperintah. Pedoman-nya adalah apa saja boleh. Kecuali yang dilarang Maka saya ajak anda gini Yang pertama saya mendoakan anda Supaya janji Allah di satu ayat Tapi mengandung lima rahmat untuk anda semua Itu terjadi setelah pertemuan ini Jadi siapa saja datang kesini dengan hati yang suci Mencari ilmunya Allah Mendekatkan diri kepada Allah ただ、あなたは、あな n a あな、ah、a は、あなたは、あなた a あ a n は、あなた e あなた a n な a は、あ a たは、a なたは、u なたは、あなたは、あ a n は、あなたは、あなたは、あな b e r a たは、あな a は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた n あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた a あなたは、あな a は、あなたは、g なたは、あなたは、あ s たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ nggak teguran mulai teguran. ヨンスラマニー、ウマダンガニャ、クラップ、クラップ、チキット、モライル、ピターン、ポゴニャ、アロマンゴーガン、コマンガニー、 Wah kan sudah diampuni sebelumnya n gak g apa-apa deh besok kita bikin dosa gitu Tapi pokoknya diampuni Allah Amin ya Tapi salah anda apa sih? Sesalah-salah anda n gak ada segini-gininya akil muhtar Sedosa-dosa anda n gak ada segini-gininya Atut atau siapapun yang ditangkap oleh KPK キヤンティタティタンガプカナスダムベレスカニャティングンウォンチェアルファティフォルダインファタナーラカワハムビナーチュワフロラカローマタコタマミンダンデカワマタアホーキムチアワユティマネアマタ hua Aleika タンアロマニャンポナカンネマティアンスダンダーアラミドゥチャディカマリンスダネマチカランラビネマッラキー Suami ganteng terasa lebih ganteng lagi. Istri cantik tiba-tiba l u kamu kok lebih cantik dari biasanya gitu ya kira-kira. Dan seterusnya. Anak menjadi lebih cerdas ya. Ee, anak yang biasanya sholatnya kurang rajin sekarang mulai rajin. Pokoknya Allah menyempurnakan kenikmatan hidup anda. Biasanya jualan lagu cuma n 15 barang mulai besok 25 lah gitu. Kalau beli bisa dapat murah, kalau jual bisa dapat mahal. Amin ya r a b b a l Alamin. Kalau punya utang bisa bayar cepat. Kalau n gak g bisa-bisa bayar, Allah bikin yang ngutangin lupa. Amin ya r a b b a l Alamin. Wayutim manik matahu alaika, wayah diyaka sirotum mustakima. h Dan Allah membimbing anda, dagangnya, taninya, kapan ngasih pupuk, kapan menanam. Hujan apa enggak ya, Anda dibimbing terus oleh Allah. Jadi, setiap yang Anda lakukan, yang Anda alami, yang Anda putuskan, yang ambil, Anda ambil keputusannya, insya Allah berada di dalam hidayah Allah, bimbingan Allah s u a n a w Ta'ala. Itu nomor empat yang terakhir. Kalau ada apa-apa, Allah menolong, ada masalah, ditolong. アダプロプロ n トロン、a レアラスボナワタアラ、ヤアミンヤロプラアラミン、オレカナイト、アハプタマス、プロムギタパンアチアン、キタプシュクルドルサマアラ、チャンミニャタガンシンダクバルロスローラ。キトヤ、チャディキタニャニプランドルー、アパカニャニドピッアハパティチャン、ナディキタウモンカン、ヤンパスティロスウロンガ、パナバケペチ。 パケペチ、ハディハディちゃん、チャランマスオンラカ、マスオサヤ、カヤニャーうウガン、アンデティア、パリュー、ソロンガ、プランマーガン、マカン、パケセンド、パケカ、パロ、ソロンガ、パナ、パんスパトロ、ソロンガ、パんパケサーロン、ロス、ソロンガ、パラキ、パケア、パラキ、ナンディジューガ、キャリアン、パメラ、ソロフルン、ダウィニーダウィニーダウィニーダウィニータウィン。 Gitu ya Macam-macam Nanti kita omongkan bersama-sama Mudah-mudahan waktunya cukup Mudah-mudahan Allah Membuat satu jam terasa dua jam Eh terbalik Tiga jam terasa satu jam、e, Tiga jam kita rasakan Seperti hanya satu jam Gitu ya mudah-mudahan ya Allah Maha Kuasa itu bisa saja kalau orang hatinya senang, merasa aman satu sama lain, waktu menjadi sangat cepat, gitu ya. Oke,、okay. bid'ah、uh, bid'ah nanti dulu, syirik-syirik nanti dulu, dan seterusnya, kafir-kafir nanti dulu. Kalau Anda ditanya kamu Muslim apa kafir, yang baik, jawab apa? Nah Bagus, kayaknya sih masih kafir saya, gitu kan? Gitu ya, n g jawabnya ya. Kalau muslim kan jadi sombong ah Yang bener aja lu kan gitu kan? Jadi bagus mana orang mengaku baik atau mengaku buruk Baik mana orang merasa b e n a r atau merasa bersalah Nah mari kita kembangkan kerendahan hatian Agar kita rajin nyari kesalahan kita Bukan rajin nyari kesalahan orang lain Jelas ya Oke tepuk tangan Pelan-pelan Sekarang bersyukurnya kepada Allah Pakai lagu Nanti kalau memang ternyata lagu itu Haram kita masuk neraka bareng-bareng Biarin Rombongan tau Asal bareng kan enak kita kan、gitu. Sampai neraka Isinya cuma tiga ustad toh、eh? Surga isinya cuma tiga ustad Jadi kesepian dia Cuma tiga orang Eh l a h ya, k h i r n y a kan paling dia gabung ke kita gimana? <laughs> Oke gitu, nanti kita omongin bareng-bareng Sangat gampang kok, semua itu sangat mudah ya nanti kita omongin Cuman sekarang saya pengen cara bersyukurnya itu pakai lagu dong Gak enak gak pakai lagu w o n g gak usah nyanyi aja harus pakai lagu kok Emang bisa ngomong gak pakai lagu? Bisa, gimana caranya? パケラク、ピスミラーマドキン、ハンドラピン、アハンドキマリキヤミティン、イトイトウ、ラナマニャ。La <音> Kujuka <楽>、La Kujuka、c h a d i n a ナマニャ、La Kumuseki j u m a t i k a Hals, Atu Puni, Haram Gapuni。Masa Puni, Haram, Latros, Kunanya, Pagita, Hitukalunga, Pule Puni.Kalope, m a u n g t n g i n Spanga u n i k n t t g a l e b r a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 Kalau dihilangkan nadanya nggak kelihatan, ya kan nggak kelihatan kalau orang tegal. Tinggal logat eh tinggal anunya, tinggal ucapan hurufnya. Kalau hurufnya apa? Kalau orang Madura, L-nya m e s t i dua. Kalau orang Sunda, F- sama P itu bingung. Kadang-kadang t e r p a a t tidak apa-apa, itu ciri masing-masing. Dan Allah mengenali, oh ini yang dari Sunda yang kesulitan ngomong P sama F. u d a h karena kamu sulit selama di dunia masuk surga sekarang. Malah gitu nanti. m a k a n y a gini loh teman-teman, hidup itu kalau mau bahagia, mau aman, carilah kebaikan orang, meskipun dia orang jelek. Carilah kebaikan, baiknya orang sejelek apapun cari baiknya, betul tidak? Tahi sapi itu cari baiknya jadi rabu betul nggak? Tapi kalau cari buruknya emang apa yang nggak ada buruknya? Secantik cantik wanita tetap bau bagian tertentu. Bener nggak? Jadi nggak ada baik beneran nggak ada. Jadi setiap orang punya kelemahan. Jadi mending kita cari kebaikan orang daripada cari kejelekan orang. Kalau cari kejelekan diri sendiri. Supaya kita bisa memperbaiki diri gitu ya Oke,、okay. supaya n gak g berkepanjangan ngomong yang gitu-gitu Saya mau nyanyi dulu sama anda semua Loh, Bukan saya nyanyi bareng Saya, saya ingin bagi tiga nih yang di luar, pak, di luar sana bu Ibu-ibu saya kadang-kadang Yang disana saya n gak g bisa ngeliatnya a bu ya Lewat layar ya bu ya Saya tanya bu makanan yang paling khas disini apa bu Tadi saya siang makan apa tadi pak Empal, empal gentong, oke.、Okay. Empal gentong itu biasanya yang suka l a g i apa perempuan? Kedua-duanya. Oke.、Okay. Empal gentong apalagi? Apa? Nasi, nasi jamblang. Tolong ada asisten salalin ya. a r e n a saya sudah tua, gak susah. Pertama dua pemarek. Empal, gentong, nasi. Jamblang Satu lagi Lengkong Baru kali ini Saya datang ke suatu tempat Dikasih kata Yang saya belum pernah dengar Biasanya Mirip-mirip saja Cuma disini ini lain dari yang lain ini. Berarti yang datang kesini Malaikat khusus ini Kalau enggak ya kenal Oke, Sekarang saya bagi tiga ya Yang disana-sana ngikut サランにこ、ヤンキルワーカリシニポ、ドアパカリニ。ナマニアタリアンボザマンアパンパー、トンアバトン、バーキントン、トンアバトン、ペタトンサ a トン、サマヤ、サマ、カルリチャワペ a カルリチャワ、ウォッティ、サマウォッティ、ペタ、カルウォッティとタコ、ウォッティとパセル。 Gitu kan, dalam bahasa lain kalau dalam bahasa Arab, "k" sama "ko" beda. Kalau "kol" bu itu hati, kalau "kal" bu itu anjing. Jadi jangan diterjemahkan "aku" dengan seluruh kalbu ku, jangan begitu. Berarti "aku" dengan seluruh anjing ku kan gitu.、Okay. Empal gentong namanya Bu ya, sana grup empal gentong. Terus sampai di garis ini Separuh ya Ini nasi jamblang Nasi jamblang Berarti mohon maaf sampai kamera ini Kesini nasi jamblang Sampai pagir itu Disini l e n g k o n g l e n g k o n g l e n g k o n g itu apa itu Jajan apa Nasi Nasi ditambah lengko. Oh, semacam sayur. l u Kok saya n gak g dikasih tadi? Oke. <SILENCIO> <SILENCIO> Oke.、Okay. Okay. Saya mohon asisten satu. Minta, saya minta supaya saya dibantuin. Mas Islami h sama Mas... Ikut berdiri semua. Mikrofonnya ya. Jadi, sekali lagi sana nasi... Eh. Hah. alhamdulillah. Oke. Dang-dang, Ibu-ibu sampai yang luar sana Tolong berkorban Supaya Allah makin sayang Sama anda sekeluarga Dan seluruh masyarakat Di Pak Bedilan ya.、Yeah. Oke、okay, Di seluruh sari lah gitu ya Supaya Allah makin sayang Sehingga hidupnya makin dimudahkan Sekeras mungkin teriaknya Daripada teriak-teriak di pasar harus lebih keras teriak di sini. Ya Bu ya, deng deng deng. Ya Bu ya, teriak-in ya, yang lain diam. Yang grup dua, tiga diam. Alhamdulillah. Langsung bisa lagi, Bu. Oke, grup dua, nasi, gamelan. シャンブラーン、チャリカメラ、シャンブラーン、シャンブラーン、シャンブラーン、シャンブラーン、シャンブラーシャンブララーシャンブラララーン、シャンブララーン、シャンブラブラーン、シャンラブラーン、シャンラーン、シララーシャンブラーン、シラーン、シャン ピッサー アスカソラティーはサラミンスラー OK エビボー Tepuk tangan lagi bisa loh ya Allah Ada hadiahnya enggak nih Pak hadiahnya enggak、eh? eh? Oke kita hadiahnya s e a d a a d a n y a makanan di situ kita lempar ke sini enggak ada masalah Aska Solati Wasalami Liro Surila h Sedalam-dalam setulus-tulus cintaku じゃんぷんはるかんこぅ、あこぅさんばいかんぅばだ rosu、ルーロー、ソロロー、ア、mm. okay, i カ、ソーラティ、インアトラディア、ソーラティ、ぅカンソーラワティー、アスカ、ソーラティー、ワサラミ、リローソー、リラー。 ハッキアニャタムジャブケトワバネティア。ジュワシラーン、ヤンアンハンドゥイラシナ。<音楽> so, カロキタスダプルコンボルスパディニーフォークスキタアロサマラソルローナンガアロニャーナンガアロソルロニャーカロアロソンナンマカイトムチャディルペムチャカロロソルロソンナンプラティナンディカロカムサラティミンダカンマンポンガダアローダイトナマニャシャファアティプリカムラハン ditawar sama Rasulullah itu sebenarnya dia kemarin itu agak salah salah dikit tapi itu nggak sengaja gua Allah dalam sampai enam buni aja gitu itu Rasulullah ngomong gitu jadi syafaat tuh nggak hanya di akhirat sekarang pun sudah ada syafaat sekarang seharusnya belum kawin bisa cepat dapat j o d o h itu kan syafaat uh <Susur> <Wah>, ku <po>, amin <Susur> emang banyak nih oke、okay, sekarang kita ソラワタンラキト a プ u サマサ m ンアン a l ダレフェンヤープニニヤー salim Allah a l ンアウォ l i m <meng> Allah モアルリムアウォーギディアソリワサルリムアウォーギディアフォーヤーキニキニタリパチャトゥモクラクコル a ルモンディアアウォーギディアドナ サヤタンガシニ、ティタウンドン、ジャリトコンダ、サヤタンガシニ、ウントマンドロンスパイアンダ、プチャガバラ、アローダンド、ソルロー、チャンパナポトス、アサー、アタシ、ドクム、カラアンダ、プチャサマサイアンダ、アダマサラ、サイアメマン、ルンビサティプチャイア、キドロ、チャリンダウシャプトリガンサイアンド、サイアタンガシ マンハッチャーアンダー、パチャヤガバダアロー、タンドスウルーラー、アロータウニアタクウノン、サンベ、マルトスミス、アニアサンビラン、ピチ、ティポロチャワ、タリカラガタウサメ、タングパンプラウ、カルウング、サンベ、ティエン、サンベ、サメ、ウム、ラビシュマ、アンデ、カン、ブレカ、マンウァ、アトマラララ、アトムグン、マルトス、ケチラトフサー、 Anda Karena dekat sama Allah dan Rasulullah Mendapatkan perlindungan Dibanding yang tidak dekat sama Allah dan Rasulullah Amin ya r a b b a l Alamin ya Bareng-bareng sekarang ya Yo. <Sess> Alhamdulillah w a s y u k u r u l i l l a h <Sess> 「そり وسلم على المعلم Saya sebelum melanjutkan Ingin pendataan dulu Bapak-Bapak Kan Di kampung masing-masing ada masjid Ada musola Rata-rata disini satu desa berapa masjid Satu, dua paling ya Kalau musolanya Banyak i Terus u ya. t masih ada n g gak tradisi kayak Nenek-nenek kakek-kakek bapak-bapak kita dulu ada pujian Masih ada? Benar Oke pujian sebelum Jadi sambil nunggu imam itu ya Oke satu terus、uh, Kalau habis sholat wiritan bareng apa enggak? Ada yang iya ada yang enggak hasilnya beda Kalau wiritan bareng kita tidak bisa k h u s u k sendirian Tapi suara kita yang bareng didengarkan oleh anak-anak Jadi meskipun kelihatannya ribut Besok-besok anak-anak kita yang d e n g a r itu Ternyata terus jadi bisa wiritan Nah ada masjid yang n gak g boleh wiritan bareng Anak-anak n -anak gak g pernah dengar apa-apa Begitu besar n gak g bisa wiritan Milih mana? a h monggo terserah Tapi pokoknya semua itu ada prosesnya gitu ya、e, Terus ada n g gak grup solawat gitu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 Itu sama dengan Pokoknya itu berbuat baik di luar ibadah resmi Gitu ya All a n k you. 「それともあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあれはあ あ